Mitra bisnis, pemerintah akhirnya menerbitkan aturan daftar negatif investasi baru yang tertuang dalam Perpres Nomor 36 tahun 2010 tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka bagi investasi asing. Ada sektor yang tetap tertutup bagi investasi asing, seperti penyediaan menara telekomunikasi. Tapi ada pula sektor yang memperbesar peluang asing menjadi pemegang saham mayoritas, seperti pada usaha pelayaran dan rumah sakit. Sedangkan untuk sektor industri kreatif, pertanian dan pos, Kepemilikan saham asing hanya dibatasi maksimal 49% saja. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Pengiriman Ekspres atau Asperindo, Syarifudin. Pak Syarif, bagaimana komentar anda? Begini, kalau sebelumnya itu adalah Perpres Nomor 111 tahun 2007, ya. Di situ pengaturannya jasa kiriman atau jasa titipan hanya dicadangkan untuk UMKM. Itu judulnya, dan tidak jelas bagaimana komposisi permodalannya. Tapi yang jelas, itu membuat rancu dalam pemahaman baik domestik maupun internasional. Karena kalau dicadangkan hanya untuk UMK-MK, bagaimana dengan yang sedang dan besar, kalau begitu. Sementara UMKM sendiri di tahun 2007 itu, belum ada definisi menurut undang-undangnya, yang ada baru UKM, gitu kan. Nah, waktu itu kami juga termasuk mempermasalahkan itu kementerian perekonomian. Nah, Sekarang kalau keluar perpres yang baru, ini sebenarnya sudah didahului dengan undang-undang kami. Undang-undang kami nomor 38 tahun 2009, Pak Rizal. Tentang pos ya? Tentang pos. Nah, di situ pun sudah diatur mengenai asing. Termasuk persentase komposisi saham, Pak? pengaturnya tidak pada angka, tapi pada penyebutan mayoritas-minoritas. Jadi disebut asing boleh, perusahaan jasa krimon asing boleh beroperasi di Indonesia dengan catatan satu harus bekerja sama dengan perusahaan lokal dengan membentuk usaha patungan yang modalnya mayoritas dimiliki oleh nasional. Itu satu. Yang kedua, perusahaan patungan tadi, wilayah operasinya dibatasi hanya sampai ibu kota provinsi yang sudah memiliki pelabuhan udara atau laut internasional. Jadi itu sudah keluar lebih dulu, sudah diatur, baru perpres ini hadir gitu. Ya. Cuman perpres ini kemudian yang saya dengar, sekali lagi saya belum baca. ...itu menyebut angka 49% asing. Which is okay, which is okay. Karena kalau dari angka, sebenarnya tidak mutlak 49%. Yang namanya mayoritas-minoritas itu bisa perbandingannya 70-30, 65-35, 80-20. Tapi batasan paling akhir tentu 51-49, kan gitu Pak Dijalat. Tapi ada yang menyebut asing bisa mensiasati sehingga tetap jadi mayoritas? Tidak juga, Pak. Tidak. Kalau dibaca pada Perpres itu saja... Mungkin bisa melebar kemana-mana, tetapi kalau dibaca pada undang-undang mengenai POS, itu sudah ada pasal-pasal berlapis yang menjaga, jangan sampai asing titip sana titip sini gitu Pak Jadi kalau kita membaca perpres yang baru, khusus mengenai industri kami, itu harus digandengkan dengan Undang-Undang 38 tahun 2009, di pasal 12-nya itu sudah ada ayat-ayat sudah ada berlapis Pak Pengalaman adalah bagaimana uh, Indosat misalnya, bagaimana perbankan misalnya, yang bisa saja asing punya afiliasi di tempat lain gitu ya. Tumpang-tumpang akhirnya kalau di, dikumpulkan modalnya mayoritas malah gitu. Ya. Nah yang itu sudah kami coba protek di dalam undang-undang kami, untuk industri ini insya Allah hal itu tidak akan terjadi. Gitu. Demikian Syarifuddin dan saya Rizal Andika.